Assalamualaikum sederlun berita pagi edisi hari ini Kamis 31 Januari 2019 dibacakan Ardiansyah Tersandung kasus narkoba personel Polres Galus berpangkat pribda dipecat Segda lantik tiga pejabat Eslon 2 Kapal motor asal Aceh Timur Karam di perairan Oksmawec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 Darulun seorang personil Polres Gayo Luwes, Bribda Roni Adiputra, anggota Satsabara, dipecat melalui upacara pemberhentian tidak dengan hormat di halaman MAPOLRES Galus, Belang Sere. Berdasarkan data yang dihimpun, anggota Satsabara Polres Galus ini dipecat melalui upacara in absensia atau tidak hadir akibat tersandung kasus narkoba dan tidak masuk dinas selama ini.